Bapak Sulaiman, selamat siang Selamat siang、Mas. Komentar Anda Pak、uh, Secara logika itu kita berpikir Itu s a n g a t gampang aja Kenapa bisa terjadi p e n o l a k a n o l e h Sikap bekerja itu ya Salah satunya tadi sudah dibatang Kita akan terjadi konflik kepentingan ya, Konflik of interest itu Dan、uh, dengan m a s u k n y a profesional yang baru, tentu itu akan merombak semua manajemen-manajemen yang kurang bagus, kurang rapi di PLN itu, dan semua itu akan berpengaruh terdampak ke pekerja-pekerja yang lama dari PLN. Dengan demikian itu, apabila hal ini tidak terlaksana, makanya itu Indonesia t i d a k akan bisa maju sampai... Mungkin antara lima sampai sepuluh tahun ke depan, dan akan selalu terjadi pemadaman listrik. Ya, pemutusan pemutusan segala sesuatu yang tidak terkena n di hati warga rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bapak Dibio. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Silahkan, k e m e n a n g a ya? ya, yang jelas, orang-orang PLN akan kehilangan mata pencarian karena mereka harus bekerja benar. パキャンオフィスマザーの名前は、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パパ t ー、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パパワー、パ n a ワー、パパワー、パパパワー、パパワー、パパワー、パパパワー、パパパワー、パパパワー、m パパワー、パパパパワー、パパ m パパはー、パパパパパパワー、パパパパパパワー、パパパパパパパワー、パパパパパパパパパワー、パパパパパパパパワー、パパパパ masih tiga ribu jadi untuk orang-orang perawatan pera dan instalasi serta distribusi jadi dengan demikian maka PLN bersih dan listrik akan nyala ini salah salah satu kesalahan organisasi manajemen dan teknik masalahnya kompleks di PLN itu sehingga t i g b u l l a h kejadian seperti ini carut marut gak terawat terima kasih baik terima kasih bapak w i j i selamat siang ya selamat siang Jadi begini, s e r i k a t pekerjaan ini tidak nasionalis ya Mereka bekerja atau mereka bertujuan hanya untuk organisasi mereka Mereka tidak melihat secara keseluruhan bagaimana bangsa dan negara ini Jadi saya melihat ini ada kepentingan pribadi Saya setuju d a l a n i s l a n itu bisa menjadi diri PLN Dimana bisa memberikan satu kontribusi Dimana PLN ini tidak, yang selama ini jauh dari maksimal インドネシアの国際大会は1000ドルです。インドネシアの国際大会は1000ドルです。しかし、私は1000ドルです。しかし、私は1000ドルです。しかし、私は1000ドルです。しかし、私は1000ドルです。しかし、私は1000ドルです。しかし、私は1000ドルです。しかし、私は1000ドルです。しかし、私は1000ドルです。しかし、私は1000ドルです。しかし、私は1000ドルです。しかし、私は1000ルです。しかし、私は1ルです。しかし、私は1 Kontribusi PLN ini saya melihat hanya m e m o r o t i masyarakat gitu ya pada umumnya Seperti itu, terima kasih Mbak Baik, terima kasih Bapak Handi, selamat siang nah, Ini Ibu, sebenarnya PLN itu ya mesti harus k o m p u t e r i z e atau gimana ya Soalnya kenapa sekarang banyak kejadian itu supaya Memang d i c a t a t p e n c e r a a n pemakaian Tapi kenyataannya ada o k n u m o k n u m PLN itu menawarkan rumah orang, meterannya di muter b a l i k i l a n y a kita dapat 1000 di misa muter ke jadi 600. k a t a gimana PLN nggak rugi ya rugi? Jadi segelintir yang untung, di, semua orang d i rugiin. Coba PLN, rubah sistem. Nggak bisa kalau mau ditempel, nggak boleh katak manual.、Mm -hmm. Harus. Atau di foto gitu ya Pakai foto apa gitu ya, ya. Sekarang banyak alat kami i s i a n y a direkam Jadi kalau rekam kan Sudah ketahuan Tidak bisa bohong lagi Soalnya manusia itu Istilahnya kalau manusia itu Makan uang Makan gaji Bisa d i a n g p a Mau Tapi kalau di foto kan Sudah tidak bisa a p a a p b u k otentik Itu a j a Selamat sore Pak Iwan Penelpon pertama s i l a k a n Ini hanya pengalaman aja Bu ya Bahwa seikat-seikat pekerja itu Biasanya yang menolak Itu yang takut Bahwa dia tidak bisa Menegalkan lagi、eh, Dia punya praktek-praktek Yang selama ini Yang buruk gitu Sebenarnya kalau pekerja yang benar Dengan sosok Dahlan Iskan Mestinya mereka setuju Apagi a、eh, l Dahlan ini Ternyata mempunyai Pengalaman di bidang kelistrikan dan harusnya secara profesional、uh, dia sudah menjadi suatu, seorang pengusaha dan ini cocok untuk membawa PLN menjadi perusahaan yang mungkin jadi terbuka gitu Bu、uh, Pengalaman saya waktu punya pabrik pun begitu Bu Jadi serikat-serikat inilah yang pengurus serikat-serikat ini sebenarnya yang mempunyai seperti mafia gitu Bu Yang merasa mungkin nanti、e, mereka sudah merasa kalau dibetulkan mereka nomor satu yang akan di PHK atau terkena dampak、e, dari bisnis esek-eseknya dia gitu loh Bu Yang bisnisnya dia yang akan terpusur gitu loh dengan profesionalitas yang akan diterapkan oleh Dahlan Iskan gitu Bu Baik Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan Pak Amir selamat sore、uh, Selamat sore s i l a k a n Pak Amir、terus、Wajar aja kalau perusahaan yang bobrok begitu Terus ada orang lain yang mau masuk Dia khawatir itu biasa ya Dulu juga Telkom pada waktu mau dibenahin kan d i mau salah sini Tapi kita harus banyak belajar dari pembinaan h Telkom dulu itu m e n g a a s i h Ya, terima kasih kembali Pak Anto, selamat sore Selamat sore, Pak FM Ya, silakan Pak Memang PLN itu mesti dipimpin orang seperti Pak Dahlan Itu yang pinggir jalan orang pada oknum-oknum PLN yang menjual listrik Itu mereka emang kurang aja r sekali Itu yang memakan l energi Sebetulnya di Indonesia ini gak perlu kekurangan energi Karena itu yang di pinggir jalan Coba yuk lihat ya Sepanjang jalan yang tadi Itu adalah orang-orang PLN Kalau p a d a l a m yang duduk Itu bakal disapu bersih semua Makanya Serikat p e k e r j a PLN takut Padahal maju terus Kita semua akan berada di belakang Anda Terima kasih Baik, saya ke Pak Rudy Selamat sore Pak Rudy s e o r e s i l a k a n Ya betul, di pinggir jalan itu banyak sekali PLN yang terbuang itu Seperti warung-warung tegal, dia mencuri l i s t r i k senaknya aja Saya mendorong Pak Dahlan Ya, terima kasih Pak r u d i Pak Andi, selamat sore Selamat sore s i l a k a n Kalau menurut saya pendek aja Itu yang punya konflik of interest itu bukannya オスーマン、お疲れさまでした。 atas korupnya ini kita, dia monopoli gak ada pembanding, semua ke dia dikit-dikit naik tarif efisien atau n gak g n gak jelas itu dia jadi cuma dia aja pemainnya masyarakat bisanya cuma ke dia s e t l a h bayar dikit putus dia mati seenaknya kita n gak g tau h、uh, mesti ada pola pikir apa yang berbeda lah, coba kita dari luar, profesional Kalau memang d a l a n iskan KKN nanti, ya diganti lagi, gitu loh. Ini karyawan mungkin ya udah dapat e n a k kali ya. Jadi、uh, semua, atau ini gerakan politik dari manajemen yang sekarang kita juga gak tahu. Begitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak o s k a n Pak a r j o r a selamat sore. s i l a k a n Bapak. Terima kasih. Saya sih melihat ini flashback itu mirip dengan Telkom pada saat dulu ditempatkannya Pak Cacu k ya. Dulu kan juga p e n o l a k a n internalnya kan juga cukup besar t u karena mereka merasa bahwa ini akan membawa perubahan. Sementara banyak orang-orang yang belum siap dengan adanya perubahan. Tapi pas sekarang akhirnya Telkom jadi maju itu jadi bagus. Jadi kalau saya boleh punya usul, ya go head aja, s e p a n j a n g memang yang dipilih itu, apa alasan pemilihan dahlaniskan itu adalah karena memang profesionalismenya. Kalau masalah konflik kepentingan, itu bisa diatur ke banyak peraturan yang bisa menjaga seperti itu. Terima kasih.